オペリア k i t r a b i s n i s asosiasi pengusaha outsourcing menggugat aturan outsourcing baru yang membatasi pekerjaan outsourcing hanya untuk lima bidang pekerjaan yakni cleaning service, catering, security, transportasi, dan pemborongan pekerjaan pertambangan Apa komentar Anda terhadap adanya pembatasan untuk usaha outsourcing ini yang mana di negara lain tidak ada pembatasan dan tidak ada masalah? s kami di i l a お店のお店のお店のお店のお店のお店3お店のお店の3店のお店のお店の Apa komentar Anda terhadap adanya pembatasan untuk usaha sourcing ini? Yang mana di negara lain tidak ada pembatasan dan tidak ada masalah? 633-91-60 633-91-60 Pak Bobi Pak Bobi Selamat sore Pak Bobi Terputus rupanya hubungan kita dan saya masih menunggu kembali untuk telepon yang lainnya yang akan mengikuti bisnis Mano p i n i a n 633-9160. 633-9160. Baik, Mitra Bisnis. Asosiasi pengusaha outsourcing menggugat aturan outsourcing baru yang membatasi pekerjaan outsourcing hanya untuk lima bidang pekerjaan, yaitu cleaning service, catering, security, transportasi, dan pemborongan pekerjaan pertambangan. Bagaimana komentar Anda terhadap adanya pembatasan untuk usaha outsourcing ini yang mana di negara lain tidak ada pembatasan dan tidak ada masalah? Pak Bobi? Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bapak. Silakan. Ya inilah kalau negara sistemnya nggak jelas gitu Bu d i k a t a i n negara liberal, liberal kapital, kapital, demokrasi Pancasila, demokrasi Pancasila Nggak ada solusi yang kedua belah pihak saling enak gitu Bu Pengusaha itu enak, yang kerjanya enak gitu Yang mencontoh negara maju itu bagus lah Bu Dan bisa diterapkan di Indonesia gitu Nah よく見ると、私はあなたの声を聞いてください。はい。もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし でも、私たちはそれを見つけた。でも、yeah,、私たちはそれを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。 nggak ada cara penyelesaiannya apa nggak bisa cara penyelesaian n y itu ya menterinya tuh nggak sanggup ya mundur atau mungkin dia nggak capable gitu incapable ya jangan tangguh jabatan itulah kita cari yang lebih bisa untuk mengatasi para buruh ini ya kan keadaan ekonomi seperti begini masih demo sana demo sini nuntut sana nuntut sini ya kan karena keadaan ekonomi hancur semua gimana Mereka padahal kabur semua lari dari Indonesia. Jadi kan, anak bini mau dikasih makan apa? Pikiran s e panjang lah. i t u aja, makasih. Makasih Pak Gilbert Pandre. Ya. Silahkan Pak. Asosiasi... t e n a h t e n g a kerja outsourcing ini yang sebetulnya tidak jelas. Kalau menurut saya... a、uh, y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 オープンのお店は、okay, お店は、お店は、お店は、お店は、お店は、お店は、お店は、お店は、お店は、お店は、お店は、お店は、お店は、お店は、お店は、お店は、お店は、お店は、お店は、お店は、お o は、お店は、お店は、お n は、お店は、お店は、おは、おは、おは、おは、おは、おは、おは、おは、おは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、 Aturan Outsourcing baru yang membatasi pekerjaan Outsourcing hanya untuk 5 bidang pekerjaan, yakni Cleaning Service, c a t e r i n g Security, Transportasi, dan Pemborongan Pekerjaan Pertambangan. Nah, bagaimana komentar Anda terhadap adanya pembatasan untuk usaha Outsourcing ini yang mana di negara lain tidak ada pembatasan dan tidak ada masalah? Silakan telpon e di 633-9160, saya tunggu di 633-9160.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 di、ya. Silahkan Bapak Mohon-mohon a r a dikecilkan Ya kalau saya sebagai karyawan Setuju aja itu dengan, dengan、uh, Pembatasan outsourcing itu Tapi dari, bagi pengusaha mungkin itu memberatkan ya. Tapi ya secara umum Saya kira efeknya akan lebih baik Kalau dibatasi Karena outsourcing cenderung memang Pengusaha memang s d a p a t mungkin Maksudnya untuk menekan パフィア関係者は、ママさんは、ママさんは、ママさんは、ママさんは、ママさんは、ママさんは、ママさんは、ママさんは、ママさんは、ママさんは、ママさんは、ママさん Terima kasih Pak Hadi 6339160 masih saya buka untuk Anda di Businessman Opinion Asosiasi Pengusaha Outsourcing menggugat aturan outsourcing baru Yang membatasi pekerjaan outsourcing hanya untuk lima bidang pekerjaan Yaitu Cleaning Service, Catering, Security, Transportasi dan Pemorongan b Pekerjaan Pertambangan Apa komentar Anda terhadap adanya pembatasan untuk usaha outsourcing ini? Di mana negara lain tidak ada pembatasan dan tidak ada masalah? 6339160, Pak Leo どうも。<音声> Hello,